Rasanya gak enak ya kalau kamu penghasilannya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Lagi bokek ya, lagi gak tahu mau ngapain dan kamu bingung soal keuangan kamu. Hmm. Hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, teman kamu, sahabat kamu dari pagar kehidupan yang kerap kali ada di telinga kamu, di mata kamu pastinya apabila kamu Ngefans berat dengan pagar kehidupan Saya ucapkan terima kasih bagi para subscriber baru yang sudah semakin banyak Yang semakin banyak terbantu dan mendalami karya-karya saya di pagar kehidupan Saya doakan ya, siapapun kamu yang mendengarkan suara saya kali ini Semoga semakin bertambah bahagia, bertambah hidup semakin damai Dan juga dekat dengan keberhasilan, amin Nah kali ini teman-teman, saya kembali bersemangat nih Bersemangatnya kenapa mas bro? Saya kembali bersemangat karena saya baru saja mendapatkan inspirasi... ...yang sudah berhasil saya praktekkan untuk merubah hidup saya... ...dan pastinya saya ingin juga merubah hidup kamu. Inspirasi kali ini adalah diperuntukkan bagi kamu yang sedang bingung. Benar, bingung soal keringnya dompet kamu. Bingung punya utang tapi gimana cara bayarnya? Atau bisa jadi juga uang kamu ada... Tapi kok semakin lama semakin dikit ya penghasilan saya mas bro Nah sekarang saya akan memberikan kamu penjelasan yang jelas mudah-mudahan Dan dengan izin yang maha kuasa, izinkan saya untuk masuk ke pikiran kamu ya Merubah hidup kamu ke jalan yang lebih baik Amin Teman-teman saya yakin betul bahwa kamu seringkali melihat banyak banget orang Memberikan petuah-petuah untuk menjadi kaya Tapi tidak sedikit di antara mereka yang mungkin hasilnya mengecewakan kamu karena, mohon maaf, terkesan tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal itu pertanda bahwa cara mereka terlalu rumit. Nah, sekarang izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang paling sederhana. Saya tahu pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu adalah begini. Mas Bro, bagaimana sih caranya Supaya gua nih bisa menjadi lebih kaya secara masuk akal gua ingin penghasilan gue meningkat dengan tajam mas bro Tapi caranya gimana? Nah ini dia nih rahasianya, tolong dengerin Bekerja itu jadi kurang bagus hasilnya teman-teman Masalahnya cuma satu Saya gak tahu pekerjaan kamu apa Pokoknya kalau penghasilan kamu malah turun atau kurang duit Sebenarnya penyebabnya cuma satu loh Bekerja jadi tidak bagus itu penyebabnya hanya karena kamu salah kiblat. Loh Mas Bro, kok salah kiblat tuh? Apakah kita bicara salat? Bukan bicara soal salat di sini. Teman-teman, kamu tahu enggak sih pengertian kiblat itu apa? Kiblat itu artinya patokan. Nah, penghasilan kamu jadi mentok itu karena kiblat kamu salah loh dalam bekerja. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu jawab ya. Kamu selama ini bekerja untuk apa sih? Selama ini gua kerja ya untuk ngidupin anak bini lah mas bro Gue juga pengen hidup mapan Kan enak ya kalo hidup mapan Oke okay. Tapi maksud saya bukan itu teman-teman Maksud saya kamu nih sekarang kerja tujuannya buat apa sih sebenarnya Lah maksud mas bro apa sih saya bingung deh Gini gini gini Bener gak kalau saya mengatakan Bahwa selama ini kamu kerja itu untuk mendapatkan uang kan Bener apa enggak? Selama ini ketika kamu menjalani usaha apapun Bukankah tanggal yang paling kamu tunggu adalah tanggal dimana gaji turun? Benar apa enggak? Nah kalau emang bener Berarti benar dong bahwa selama ini kamu kerja patokannya uang Benar apa enggak? Ya benar sih mas bro Emangnya salah Jawabannya salah Nah ini si mas bro suka kayak Sontoloyo nih, gimana bisa salah mas bro, gua kan kerja buat cari duit, salahnya tuh di mana toh? Gini, kalau kamu berkiblat kepada uang ketika bekerja itu salah, ini alasannya, uang itu punya sifat unik teman-teman, sekali lagi, uang itu punya sifat unik. Di video-video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa uang itu punya kemiripan dengan perempuan Bentuknya memang tidak sama, tapi sifat mereka sama Samanya di mana? Begini Perempuan itu semakin dikejar, semakin menjauh Bener apa enggak? Ayo, jujur Bagi kamu yang dulu mungkin masih ABG Atau sampai sekarang mungkin Kalau perempuan dikejar-kejar makin menjauh toh Tapi anehnya ketika kamu sudah berhenti mengejar, tiba-tiba perempuan itu yang gak deketin kamu Betul emang gak? Nah itu yang cengar-cengiri tuh pengen curhat tuh Pengen curhat kamu ya, soal masalah cewek yang tiba-tiba kamu gak deketin, tiba-tiba dia malah deketin Kamu deketin, dia malah jauh, pusing kan lo? <tuh -tuh> iya sih mas bro, gua dulu kalau SMS-CMS cewek, ceweknya gua kejar tuh kayaknya dia jaim gitu Gak mau ngeladenin gue. Begitu gue udah capek gak mau ngejar lagi mas bro. Tiba-tiba tuh cewek malah ngejar gue, ngedeketin gue. Padahal gue udah males. Kok bisa gitu ya? Nah itulah. Itu memang sifat dasar perempuan. Dan sama persis seperti uang. Uang itu punya sifat. Kalau mereka dikejar, mereka akan semakin jauh. Tapi... Kalau mereka dipancing Mereka akan datang dengan sukacita Dalam jumlah yang besar Itu rahasianya Dari situ Saya mengatakan Kalau selama ini kamu bekerja kiblatnya Hanya untuk uang Itu sumber bencana Yang paling-paling sejati Dalam kehidupan Karir kamu Wah seru juga nih Kok bisa sih mas bro? Nah sekarang begini deh Kita jujur-jujuran aja ya Kalau kamu bekerja untuk uang, kamu bekerja nih lemburlah mengerjakan sebuah karya lah apapun itu bentuknya Tiba-tiba setelah kamu bekerja, kamu ngelihat gaji kamu turun Kira-kira besoknya kamu masih mau kerja dengan semangat yang sama gak? Saya jamin enggak Bener kan? Ketika kamu tahu gaji kamu turun, kamu gak akan punya semangat yang sama lagi seperti kamu gajinya naik Bener apa enggak? Kalau jawabannya benar, berarti itu yang membuat karya kamu jadi menurunkan. Lah, maksudnya gimana? Gini loh, sekarang anggap kamu kerja nih, kamu kerja dengan apapun pekerjaan kamu saat ini, anggap ceritanya, majikan kamu, bos kamu, siapapun mereka mengatakan ceritanya gaji kamu bulan ini turun. Anggap aja begitu. Seandainya mereka mengatakan gaji kamu turun bulan ini, kamu ngerasa nggak bahwa semangat kamu pun kendur karena gaji kamu turun? Ngerasa. Nah kenapa bisa kendur? Karena gajinya turun Nah lucunya tuh begini nih Nanti ketika gajinya naik, semangat lagi Ketika gajinya turun, kendur lagi Gajinya naik, semangat lagi Gajinya kendur, turun lagi Turun lagi, kendur lagi, naik lagi Capek, capek dan capek Kalau karya kamu ditentukan sama uang Kamu akan lelah Siapa yang diantara kamu merasa lelah dengan pekerjaan kamu? karena kamu nih ngerasa lelah dengan pekerjaan kamu, lelahnya kamu dalam pekerjaan kamu karena kamu salah kiblat. Nah, Mas Bro, oke, okay, gua tahu kalau kiblat ke uang salah. Lantas kalau kiblat ke uang salah, Mas Bro, gua harus kiblatnya ke mana? Nah, ini pertanyaan bagus dan paling penting nih. Kiblat yang paling benar, patokan yang paling benar ketika kamu berkarya atau punya karir adalah hanya satu. Yaitu cinta Cinta, cinta, dan cinta Adalah sumber maha yang terbaik Yang perlu kamu jadikan patokan dalam bekerja Titik, tidak ada yang lain Nah, itu juga sesuai dengan pengalaman saya Saya juga begitu teman-teman Contohnya nih Saya kalau membuat sebuah karya di pagar kehidupan patokannya uang, saya akan membuat karya setiap hari. Karena di Youtube, kalau membuat video setiap hari, yang untung adalah saya sebagai pembuat video. Tapi apa jadinya kalau saya memaksakan diri untuk membuat sebuah karya setiap hari, padahal inspirasi saya belum matang. Apa yang terjadi? Video saya pun kurang membantu kamu. Benar nggak? Kalau video saya kurang membantu kamu, bisa jadi. Bisa jadi dan bisa jadi penghasilan saya bukannya naik Malah turun, pagar kehidupan pun akan turun juga pamornya Jadi jangan ketipu, setan akan selalu menipu kamu dengan uang Kamu harus mengejar uang Padahal semakin kamu mengejar uang, semakin kamu menjadikan uang sebagai patokan Percaya deh, uang itu akan lari dari hidup kamu Percaya Dan keserakahan itu selalu identik dengan orang-orang yang berkiblat ke uang dalam bekerja Itu kesalahan yang fatal Namas bro, oke okay, gue sekarang percaya sama lo bahwa kiblat itu menentukan kinerja kita Bener kata lo bahwa kalau gue kiblat ke uang Itu akan membuat pekerjaan gue jadi tidak maksimal karena patokan kita ke uang Lantas kalau kita harus berpatokan atau berkiblat ke cinta mas bro Gimana tekniknya? Gue pengen banget mempelajari sebuah teknik yang sederhana Ada gak sih yang bisa membuat gue jadi punya kiblat yang benar Yaitu cinta dalam bekerja Kabar baiknya ada Saya akan mengajarkan kepada kamu sekarang bagaimana cara saya secara pribadi Agar bisa bekerja hanya untuk cinta Dengan cara yang masuk akal dan sederhana Caranya begini nih Sekarang kamu lihat meja kerja kamu deh Kalau kamu sekarang di kantor, lihat meja kerja kamu Kalau kamu sekarang di rumah, lihat di mana tempat kamu bekerja Saya jamin pasti di sekitar situ ada tanggalan Bener kan? Nah Sekarang saya minta tolong segera masukkan tanggalan itu ke laci atau lemari kamu sekarang juga Loh mas bro, kenapa gua tanggalan harus dimasukin ke lemari atau laci? Gini teman-teman, kamu sadar gak sih kalau selama ini sebenarnya tanggalan itu jadi musuh kamu loh Karena setiap kali kamu kerja, ujung-ujungnya lihat tanggalan mulu Aduh udah tanggal segini, kok gajian lama banget ya? Aduh Tanggal muda seger bener, rasanya umur baru 15 tahun, ulang tahun kemarin. Eh, menjelang tanggal tua, lesu lagi, lemes lagi, bawaannya pengen ikutan live Facebook. Bukan pengen ngapain, pengen gantung diri Ya Allah, jangan sampai ya Banyak orang tanggal tua Saking merasa teriris-irisnya Kurang duit, sampai hampir loh Banyak diantara mereka yang memutuskan Untuk mengakhiri hidupnya Karena kantongnya kering ya Jangan sampai seperti itu Nah sekarang gini, saya minta tolong Kalau di sekitar kamu sekarang ada tanggalan Ayo, sekarang juga Tanggalan itu dimasukin Kelaci atau lemari Ini serius nih Coba lakukan ya, saya tungguin deh Aduh mas bro, kan kalender gue bagus banget Gambarnya aja cicak berduri Ganteng lagi, imut Aku gak mau ah ye mau duitnya banyaknya Udah ikutin aja dulu Masukin kalendernya ke lemari atau laci, beruan Udah? Oke, okay. nah sekarang Yang ingin saya lakukan kepada kamu adalah Pertama-tama setelah kamu menaruh semua tanggalan di laci atau lemari Saya minta tolong kamu pejamkan mata Benar, sekarang pejamkan mata Ini demi kebaikan kamu, pejamkan mata kamu Nah, sambil kamu pejamkan mata Sekarang, anggap bahwa selama ini Kamu tidak ada sedikitpun gaji yang masuk ke rekening kamu Ketika kamu bekerja atau berkarya Bayangin deh, sekarang kamu gak ada gaji Kamu bayangin gaji kamu Ceritanya ketika kamu menjamkan mata ya Bayangin gaji kamu di depan mata kamu Ketika kamu melihat gaji kamu di depan mata kamu Visualisasikan, bayangkan seolah-olah gaji itu Kamu singkirkan menggunakan tangan kanan kamu Kamu buang tuh semua gaji kamu Dan sekarang kamu katakan sebuah perkataan mengikuti saya Perkatanya adalah begini Kamu katakan ya Saya bekerja Tidak digaji, saya bekerja karena saya senang dan hanya karena cinta. Tidak digaji, saya bekerja tanpa gaji. Kamu buka mata kamu. Nah, sekarang, kamu saya ingin suruh untuk menganggap bahwa bekerjalah seolah-olah kamu tidak memiliki gaji. Waduh, mas, bro, sinting. Ya, kok bukannya sinting, teman-teman? Gini, gini, gini. Kebanyakan orang sekali lagi bekerja kan hanya untuk gaji, toh. Mau lembur, mau pulang pagi, ujung-ujungnya cuman buat apa? Gaji. Dan percaya atau enggak, filosofi uang, semakin kamu ngeyel, semakin kamu kejar, dia akan semakin menjauh. Ini yang jadi penyebab, kenapa sih Mas Bro, kalau gua habis gajian kok duitnya cepet habis ya? Karena memang kiblat kamu, patokan kamu adalah uang dan gaji. Nah, ketika gaji itu keluar, karena kamu kiblatnya uang dan gaji, kamu nafsu tuh, makai tuh uang. Eh, tiba-tiba belum akhir bulan udah habis. Sekarang kamu tahu kan kenapa kok duit gaji cepet banget habisnya? Ya ini penyebabnya. Ketahuan akhirnya ya. Bagus, nah sekarang kamu anggap pekerjaan yang kamu lakukan saat ini Anggap seandainya pekerjaan ini tidak digaji Sekarang kamu tidak punya gaji apa-apa dan tidak ada satu orang pun yang menggaji pekerjaan kamu saat ini Bayangkan tidak seorang pun menggaji pekerjaan kamu saat ini Kira-kira kamu masih mau bekerja gak? Jawab jujur ya Tolong jawab jujur. Seandainya pekerjaan yang kamu jalani saat ini nih, pekerjaan apapun itu, tidak ada yang menggaji maupun memberikan komisi. Jawab pertanyaan saya. Masihkah kamu mau mengerjakan pekerjaan ini? Kalau jawaban kamu masih, kamu sudah berada di dalam pekerjaan yang benar. Tapi kalau kamu jawabannya oh enggaklah Mas Bro, gila aja lu kalau gua kerja enggak digaji enggak mau gue. Saya punya kabar buruk, bagi kamu yang menjawab seperti itu Kamu berada dalam pekerjaan yang salah Tolong ganti pekerjaan kamu titik Wah gak bisa gitu mas bro, gua kan kerja buat anak bini gue Nanti kalau gue berhenti kerja gimana anak bini gua makan Gak masuk akal, ah ngaco nih orang nih Tenang dulu teman-teman Saya melakukan ini juga sama kayak kamu Awalnya gak masuk akal Tapi percaya atau enggak, sekali lagi saya ulangi Bahan bakar untuk sebuah pekerjaan dan karya yang bagus adalah Cuman cinta Gak ada yang lain Cuman cinta Begini loh Semua pekerjaan yang kamu jalani dengan perasaan suka, cinta, bahagia Hasilnya pasti jauh lebih baik dibandingkan tidak ada perasaan bahagia, suka, atau cinta di dalamnya Itu sudah terbukti teman-teman Sudah terbukti Nah Tari saya menyuruh kamu untuk melupakan tanggalan. Fungsinya adalah agar di dalam pikiran kamu tidak ada lagi tuh yang namanya oh ini tanggalan muda, ini tanggalan tua, ini tanggalan menengah. Aduh kalau tanggalan tua gua kere, aduh kalau tanggalan muda gua segar, aduh kalau tanggalan pertengahan gua di keduanya. Jadi jin enggak, jadi manusia enggak gitu loh. Nah, saya enggak mau kamu mikirin tanggalan supaya kamu memikirkan pekerjaan dan cinta pekerjaan dan cinta cinta, cinta, dan cinta ya? nah mas bro, gue masih bingung nih maksudnya pekerjaan dan cinta itu maksudnya apa? gini loh, pekerjaan dan cinta itu artinya kamu memang suka dengan kerjaan itu dan kamu bahagia ketika melakukannya walau tanpa digaji itu aja, gampangkan Nah sekarang coba kamu pikirin deh, ketika kamu bekerja tidak memikirkan tanggal tua, muda, dan pertengahan Ketika kamu tidak masalah untuk bekerja dengan sebuah gaji atau tidak ada gaji Bukankah satu-satunya patokan kamu dalam pekerjaannya cinta? Iya kan? Nah teknik ini yang saya pakai teman-teman Dengan melupakan tanggalan, dengan memikirkan seolah-olah saya tidak digaji Rasanya kalau saya kerja tuh lebih prong gitu Saya bekerja murni hanya untuk cinta Dan percaya atau enggak, ketika saya bekerja hanya untuk cinta Hasil karyanya jauh, jauh, jauh lebih bagus dibandingkan ketika saya berpatokan atau berkiblat kepada uang Silahkan kamu uji sendiri Nah mas bro, sekarang saya mau tanya nih Apakah hanya karena kita berpatokan ke uang yang membuat karya kita jadi menurun atau jelek? E, jawabannya tidak Yang pertama, yang membuat kamu karyanya jadi turun atau penghasilan kamu jadi mentok memang betul, karena kamu berkiblat ke uang. Tapi ada satu lagi nih, dan ini penting banget, yang bisa membuat kamu kalau berkiblat ke hal ini, kerjaan kamu malah jadi acak kadul, karya kamu menurun, dan juga mohon maaf bisa menjadi bangkrut. Yang membuat kamu menjadi susah menghasilkan uang dalam jumlah yang besar Selain karena kamu salah berpatokan, yaitu berpatokan ke uang Yang kedua adalah karena kamu berpatokan kepada orang lain Dan orang lain itu biasa disebut sebagai fans atau pelanggan Loh mas bro, maksudnya gimana? Gini, kalau kita menjadi orang yang berkarya Seandainya karya kita diterima teman-teman Kita akan punya orang-orang yang menyukai kita Yang disebut fans Contohnya saya Saya di dipagar kehidupan Alhamdulillah karya saya bisa diterima Dan membantu banyak orang Termasuk kamu Dan orang-orang yang menyukai karya saya Secara otomatis mereka akan menjadi fans Pagar kehidupan Menjadi fans saya Nah ini dia uniknya Kebanyakan orang yang saya lihat mereka itu karyanya menjadi turun bukan karena hanya mereka berpatokan ke uang, tapi karena mereka rela diri mereka dikontrol oleh fans ataupun pelanggan contohnya kamu misalnya kamu ingin membuka restoran restoran kamu alhamdulillah laku kamu pun punya banyak fans banyak orang-orang yang ngefans dengan restoran kamu nah kalau kamu tidak hati-hati kamu akan membuat sebuah karya yang tadinya dari hati menjadi apa kata penggemar atau fans? Penggemar kamu maunya A, kamu turutin. Penggemar kamu maunya B, kamu turutin. Akhirnya kamu kehilangan identitas diri kamu dalam bekerja. Itu berbahaya. Kenapa? Karena begini. Fans atau penggemar ada bukan sebagai pengatur. Sekali lagi, orang yang menyukai karya kamu Orang yang ngefans dengan kamu, mereka ada... ...tapi jangan izinkan mereka untuk mengatur hasil karya kamu. Sekali lagi, saya mencintai kamu semua sebagai sahabat pagar kehidupan. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa membiarkan kamu untuk mengatur karya saya. Kenapa? Karena kalau saya membiarkan kamu mengatur karya saya karya saya tidak akan murni lagi, dan itu berbahaya. Betul. Kemurnian pembuatan sebuah karya itu sangat penting. Dan kemurnian itu berarti, tidak ada campur tangan siapapun, selain diri kamu sendiri, dan izin Tuhan. Jadi kalau kamu sekarang ini sedang berkarya, dan suatu saat kamu punya fans, ingat pesan saya baik-baik. Cintai fans kamu, tapi jangan biarkan mereka untuk mengatur kamu. Karena sekalinya kamu membiarkan fans kamu mengatur kamu, apapun yang kamu kerjakan akan hancur cepat atau lambat. Loh kok bisa gitu mas bro? Iya, karena sudah tidak murni lagi dari hati kamu. Itu dia. Jadi coba kamu pikirkan, ada gak selama ini dalam pekerjaan kamu orang-orang yang berusaha mengatur kamu? Orang-orang yang mungkin bisa dibilang sangat mencintai karya kamu, tapi kok kayaknya dia ngatur gua mulu, Mas Bro. Gua enggak suka, tapi gua takut kehilangan mereka, Mas Bro. Karena gua takut kehilangan mereka, jadi gua menjadikan mereka tuh sebagai pengatur gue. Fans gua maunya gua ke kiri, gua ke kiri. Fans gua maunya gua ke kanan, gua ke kanan. Cara itu salah enggak, Mas Bro? Jawabannya sangat salah besar. Fans Hanya untuk dicintai sebagai sahabat Pelanggan adalah sahabat yang kamu cintai Bukan seseorang yang bisa mengendalikan kamu Tidak lebih dan tidak boleh lebih Begitu juga dengan atasan kamu Atasan kamu kalau dia tidak menghargai kamu Cari kantor baru Karena karya kamu harus murni Baru bisa bagus Percaya dia saya Karya kamu yang tidak murni, yang sudah dipengaruhi orang lain, itu tidak akan maksimal hasilnya. Bener nggak perkataan saya? Bener kan? Nah, sekarang gini. Di penghujung video ini, saya ingin kamu menjadi pribadi baru. Sekarang juga, kamu rubah pola pikir kamu, rubah mindset kamu. Kamu camkan baik-baik di pikiran kamu. Murnikan pekerjaan kamu dengan meletakkan kiblat. Yang benar Kiblat yang benar itu Kalau dalam pekerjaan Hanyalah kamu Dan cinta Itu dia Ketika kamu bisa menjadi orang yang murni Dalam berkarya Saya jamin dan saya janji Hidup kamu akan berubah Dan sekali lagi Aneh tapi nyata Ketika kamu menjalani pekerjaan dengan penuh kebahagiaan Dengan penuh cinta Dan dengan penuh sukacita Uang itu aneh tapi nyatanya teman-teman malah lebih banyak loh menghampiri kamu, itu fakta. Jadi mulai saat ini, bekerjalah atas dasar cinta dan kalau memang kamu tidak mencintai pekerjaan kamu, cari pekerjaan lain yang bisa kamu cintai tanpa memikirkan gaji, tanggal tua, dan tanggal muda. Dan ketika kamu menemukan pekerjaan itu, bekerjalah selalu dengan kemurnian hati. Jangan biarkan orang lain untuk mengubah cara kamu bekerja. Jangan biarkan mereka untuk merubah karya kamu. Jadi diri kamu sendiri dalam berkarya, dan taruh cinta di situ, maka rezeki kamu pun pasti akan berbeda. Nah, teman-teman, bukankah apa yang saya bilang barusan suatu hal yang masuk akal? Kalau masuk akal, Sekarang kamu lakukan itu semua ya Nah, sambil kamu melakukan itu semua Saya tanya, siapa di antara kamu yang punya masalah percintaan? Siapa di antara kamu yang saat ini punya masalah dengan kehampaan jiwa? Nah, kalau memang kamu punya masalah dengan keduanya Coba sekarang kamu lihat layar kamu Dua-duanya bisa diklik, silahkan diklik ya yeah. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Silahkan klik salah satu dari video itu Tetap keep spirit Keep sharing and keep loving. Bye-bye.